Artis idolanya Jawa Timur Asli kelahiran kota Buaya Surabaya Bertalenta Yang satu ini kasetnya Sudah beredar di seluruh persada Nusantara Ya Tentu ada Kopa Ada SNP Indonesia Ada Anissa Rahman